Allah, kami meruhi, kami taungi, kami taufur, dan kami beruntung dari kesuksesan kita dan kegagalan kita. Tiada Allah, kecuali Dia yang Maha Esa, dan tiada yang berkuasa di sisi-Nya kecuali Dia. Tiada Tuhan selain Allah, dan tiada yang bersekutu dengan Wa kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayu al-lazina amanu taqullallaha haqqatu khatib Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayu al-lazina amanu taqullallaha Wa kulu qawlan sadida Yusleh lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqada Ya ayun nasi taku rabbakumul lazi khalaqakum min nafsu wahidah Wa khalaqa minha jawjah Wa basa minuhuma rijalam takhiran wa nisa'ah Wa astakullaha al-lazi tasa'aluna bihi wa arham Inna Allah ta'ana alaikum rafiba Amma ba'du innaftaqal haditha kitabullah Wa khairul haditha sebar al-umur muhdatsataha wa kullu muhdatsatin birah wa kullu bidatin dalalaha wa kullu dalalatin binah ya pada kajian yang lalu telah kita bahas beberapa kejadian-kejadian ataupun kisah munculnya perselisihan ataupun ikhtilaf di kalangan Para sahabat yang telah kita bahas ketika itu awal munculnya istilah tersebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ketika pengangkatan siapa yang layak menjadi khalifah? Apakah Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Saad bin Ubadah? Kemudian juga terjadi istilah di kalangan para sahabat mengenai mengenai harta yang berupa kebun milik Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal, apakah kebun tersebut diwariskan kepada keluarganya ataukah tidak? Kemudian juga terjadi istilaf antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dalam memerangi orang-orang yang me yang tidak mau membayar zakat setelah wafat Rasulullah saw dan seluruh perselisihan tersebut tuntas di tangan para sahabat karena pada prinsipnya mereka kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mereka memiliki dalil, maka seluruh para sahabat rujuk dengan dalil yang dimiliki oleh salah seorang mereka. Bagaimana Umar bin Khattab pada saat itu, pada saat Rasulullah wafat, yang hampir tidak percaya bahwasanya Rasulullah wafat. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sangat bijaknya. <tuh> Membawakan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga Umar bin Khattab menjadi sunnuh. Demikian juga ketika Abu Bakar memerangi kabilah-kabilah yang tidak mau membayar zakat, Umar bin Khattab juga memiliki dalil dengan membawakan dalil dari Rasulullah SAW, namun Abu Bakar radhiyallahu anhu membawakan dalil yang lebih kuat. Sehingga Umar bin Khattab mensyukuri atas pemahaman yang, di, yang dipahami Abu Bakar radhiallahu anhu dari hadis yang beliau bawa. Kemudian para kafirin asalamu alaikum setelah masalah ataupun setelah memerangi orang-orang yang tidak member zakat itu sudah selesai. Kemudian muncul kasus lain yaitu kasus Tuleihah. Tuleihah ini seorang yang mengaku menjadi nabi. Ini sebelum adanya kasus Musa yang menurut yang juga menjadi nabi. Tuleihah ini bernama Tuleihah bin Kualid al Asadi. Tuleihah al Tuleihah bin Kualid al Asadi yang tadinya dia seorang sahabat. Kemudian murtad. Ya. Tadinya dia masuk Islam dan bertasus sebagai seorang sahabat. Kemudian setelah itu murtad. Dan setelah murtad, dia mengaku dirinya sebagai nabi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi <tuh> para ikhwan kalau ada orang-orang setelah para sahabat, setelah zaman sahabat ataupun setelah zaman tabi'in mengaku menjadi nabi, <coughs> setelah Rasulullah ketahuilah sudah ada dajal-dajal sebelumnya yang mengaku sebagai nabi. Kalau Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi atau sebagai Imam Mahdi, sesungguhnya telah banyak orang-orang sebelum dia juga mengaku sebagai nabi. Pada zaman sahabat diperangi oleh para sahabat. diperangi oleh Para sahabat. Tulayha ini yang tadinya Islam kemudian murtad dan kemudian mengaku menjadi nabi. <coughs> ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. <coughs> pada zaman Umar bin Khattab. Kemudian Umar memerangi Tulayha ini. Ya, Umar memerangi Tulayha. Kalau kaum muslimin memiliki kekuatan Ataupun pemerintah muslim Seharusnya jika menengar, mereka mendengar ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi Maka seharusnya mereka Memerangi orang-orang ini Sebagaimana yang dahulu diperangi oleh para sahabat Jadi Tulaihah bin Khuailid ini Orang perdana Orang pertama sekali yang mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah SAW diperangi oleh Umar. hanya saja perbedaan. Sebagian berpendapat bahwasanya Tulehah ini diperangi Umar bin Khattab dan mati dalam keadaan murtad. Pendapat lain mengatakan <tuh> Tulehah diperangi Umar bin Khattab dan akhirnya dia kembali masuk Islam dia kembali masuk Islam dan Islamnya diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan salah satu dalil bahwasanya seorang yang murtad apabila dia kembali taubat maka Islamnya diterima ya tadi dia sebelum ini kafir masuk Islam berkafir lagi masuk lagi diterima Islamnya ya. <tuh> mengapa terjadi perbedaan ini Terjadinya dikarenakan adanya perbedaan riwayat. Satu riwayat menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerangi Tulaithah bin Khaylit. Kemudian <coughs> dalam riwayat tersebut tercantum rojaahil al Islam, rojaah. Ilah Islam, akhirnya dia kembali masuk Islam. Udah. Kalimat setelahnya, fakobila Umar. Kemudian Umar menerimanya. Itu kalau kalimat fakobila, pakai kofba dan la, dalam. Dalam riwayat yang lain, Faraja Ilah Islamihi dia kembali masuk Islam, fakotalahu. Wah itu bedanya karena gara-gara ba dengan ta. <tuh> Kalau kobilahu, yang tengah huruf apa? Apa deh? Ba ya, jangan kemana-mana, sini aja. <tuh> <tuh> <tuh> Kalau kalimat falobilahu, maka diterima oleh Umar fakobala. Dalam riwayat yang lain falotalahu. Jadi ba tadi diganti dengan ta. Artinya? Dibunuh oleh Umar, artinya ketika dia masuk Islam tetap dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah penyebab terjadinya perbedaan. Gara-gara antara ba dengan ta. Nah itu. Makanya para perawi perawi hadis ini sangat akurat sekali dalam merawi hadis. Kalau seandainya ada satu huruf yang salah, nah ini hafalannya nggak terpakai. Demikian, apa namanya akuratnya hafalan mereka. Kalau tidak bisa berubah-ubah hukum. Coba beda antara gara-gara ba dengan ta saja tidak jauh berbeda. Kalau ba, dia masuk Islam, diterima Islamnya. Kalau ta, dia masih Islam enggak terima Islamnya kan? Dibunuh oleh Uman bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi para ulama hadis setelah meneliti sanatnya ternyata sanat sanad faqatalahu pakai ta itu kesalahan perawi. Salah dengar. Jadi riwayatnya enggak otentik. Fakobila pak Kopi Akhirnya dia riwayatkan Pakotala. Ha, salah riwayatnya. Akhirnya riwayat ini dianggap riwayat yang baik. Nah, jadi demikian para ekodin. Azza wa jalla wa iyyakum. Ya. Jadi riwayat yang sohay adalah Fakobilahu. Jangan antum meriwayatkan dari saya Fakobalahu. Lain lagi artinya. Tahu artinya? Kalau antum lihat kan, oh kata Ustadz Ali Nur fakob fakob balahu. Sama sama, Mbak. Cuma satu paket tasdid. Artinya apa? Maka Umar menhiumnya, jadi beda. Ya? ya? Jadi beda artinya. Nah, jadi demikian. Jadi fakobilahu bukan fakobbalahu ya. <kuh> <kuh> Kalau antum tikan lagi, karena enggak ada barisnya fakubulahu ya, lebih repot lagi. Ya? itu artinya kemaluan. Makanya hati-hati dalam Membaca hadis. Jadi ini kan para kafir din. Asallahu alaykum. Jadi pada intinya riwayat yang Sahih Tulaihah bin Khawalid ini, ketika diperangi oleh Umar bin Khattab, dia kembali masuk Islam. Fakhilahu Umar. Kemudian keislamannya ini diterima oleh Umar bin Khattab. Bahkan fahsuna islamuhu. Bahkan Islamnya sa menjadi sangat baik. Wakar ne'atu bi alfi farisin. Bahkan dia, kalau dia berperang, dia satu orang tuleh ini perbandingan bahagian yang dia dapat satu banding seribu penunggang kuda. Dikarenakan hebatnya dia dalam bertempur. <tuh> Jadi inilah nabi pertama yang mengakui, tapi alhamdulillah dia kembali kembali masuk Islam. Dan pada intinya Umar bin Khattab memerangi dikarenakan gara-gara dia mengaku iya, mengaku sebagai Nabi. <coughs> kemudian para Khawidin azallahu wa iyakum. "Tsumma ishtaghalu <coughs> bi dzalika bi qitali Tulaiha." Kemudian setelah apa tadi? Setelah peperangan melawan orang-orang kabilah-kabilah yang tidak mau bayar zakat, kemudian kaum muslimin sibuk memerangi Tulaiha. Hayya tanabba wa hatta inhazama ila syam ketika dia mengaku sebagai nabi murtad hingga dia tersudut sampai ke negeri syam terdesak pasukannya sumara ja fi ayyamil umar islam kemudian dia kembali pada pada zaman khalifahan umar kembali masuk islam wa syahida bin abi waqqas dia ikut berperang bersama tentara kaum muslimin di bawah komando sa'ad bin abi waqqas wa al-qadisiyah ikut peperangan al-qadisiyah wa syahida ba'd nahawanda kemudian dia terbunuh pada peperangan nahawanda jadi demikian para ikhwadiddin insallahu yakum uqtilatiha syahid dan mati di situ sebagai syahid <coughs> kemudian tsumma astaghlu ba'd zalika al-kadzdzab setelah itu Kaum muslimin sibuk mun, sibuk memerangi nabi kedua. Yang mengaku sebagai nabi, orang kedua yang mengaku sebagai nabi yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Ini tempatnya di Yamamah. Di Yamamah, orang-orang Yamamah sangat kultus terhadap Musailamah ini. Kadzdzab ini gelar yang diberikan oleh kaum muslimin terhadap si Musailamah. <tuh> Dia ini <tuh> Mengapa dia diangkat sebagai Nabi? Karena kaumnya melihat dia ini sangat dermawan, nah, begitu, sangat dermawan, sering membantu orang yang susah dia bantu dan lain-lainnya yang dilihat sebagai salah satu apa namanya memiliki kedermawanan yang tinggi makanya dia diangkat menjadi menjadi apa? Menjadi Nabi. Ya kau sekarang kan begitu pelantun jadi Pak Walikota nggak punya duit, mana lancar? tapi kalau ha, ha, ha, lancar dia nah, begitu. jadi sayang aduh -saya, doh pun aduh bisa hmm. kalau punya pulus tapi kalau bokeh ya gak bisa lah. nikah aja gak bisa kan kalau bokeh <tuh> jadi kemudian <tuh> maka diperangin oleh si Musa Al Ma'akazat ini ila an kafawlah ila an kafawlah akhirnya Allah menumpas ini kemudian amraw amran sejajah al mutanabbi'ah Kemudian muncul Nabi yang lain, tapi kali ini salah satu emansipasi wanita seorang wanita muncul mengaku sebagai Nabi. Namanya <tuh> Tajahi, Tajahi al mutanabbiah Ya, kisah musai lama ini, kisah musai lama ini. Ketika Musa ilamah mengaku sebagai nabi, ada tempat lain wanita yang mengaku sebagai nabi. Kemudian mereka pun menikah. Jadi antara nabi laki-laki, nabi perlahan menikah. Nah, ini dia. Anaknya dapat nabi kuadrat nanti jadinya. Keturunan nabi kuadrat. Jadi macam-macam yang terjadi pada zaman para sahabat. Coba perhatikan. Ya. Pada zaman sahabat saya sudah terjadi hal-hal seperti ini. Kemudian apa lagi? Kemudian muncul nabi yang lain setelah tumpas, tumpas, tumpas setiap muncul nabi, tumpas muncul nabi, tumpas dikarenakan apa? dikarenakan pada saat itu banyak para sahabat, jelas ini palsu, tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja, ditumpas nah sekarang mengapa mulai Mirza, mulai ah, sampai sekarang ada yang mengakui sampai muridnya berapa namanya, pengikutnya begitu banyak, terutama di London mengapa? karena begitu muncul dibiarkan saja Karena begitu muncul, biarkan saja. Karena prinsipnya di dunia ini, antum mengakui, antum mengaku sebagai apa saja, membuat suatu aliran paling sesat sekalipun, ya, antum akan mendapatkan pengikut. Antum akan mendapatkan pengikut. Misalnya di kampus ini, misalnya ada muncul seorang yang mengaku sebagai dajjal, selalu oh, si pengikutnya itu, ya. selalu so, pengikutnya. Ya. Ya tentu dia harus punya fasilitas lah, ya kan begitu. Dia juga ada penyuruh-penyuruh untuk berdakwah, akan ada pengikutnya. Sesat apapun, itulah namanya manusia. Zaluman jahula, sudahlah zalum, sudahlah zolim, bodoh lagi. Nah begitu. Ya kalau kita berpikir dikit saja, masa sih ada pengikut seorang perempuan mengaku sebagai nabi, nah, begitu. Nah sekarang kalau saya tanya antum? Adakah nabi diangkat dari kalangan perempuan? Hah? Maryam? <tuh> Bukankah dia mendapat wahyu? <tuh> ketika dia hamil. Nah, ketika dia sebagai seorang gadis, sebagai seorang gadis. Waktu itu dia apa namanya? Uh, terkenal sebagai wanita yang taat karena uh, dia merupakan anak asuhnya Nabi Zakaria saat itu datanglah seorang putusan Allah yaitu Ibril datang ke, masuk ke ruangan dia makanya kata Maryam apa katanya a'udhu billahi a'udhu birrohmani minkah A'udzu birahmani mimka. Dalam surat Maryam. Aku berlindung kepada Allah, kepada Yang Maha Pengasih darimu. Maksudnya dari orang kok masuk tiba-tiba. Apa kata malaikat? Apa katanya? Qala inni qala innama ana rasul rabbik. Aku adalah utusan Tuhanmu. Li'aha balaki ulaman Zakiyah agar aku bisa uh, untuk memberi kamu uh, seorang anak yang yang cerdas kata Maryam Anna lagi kala uh, Anna li waladun walam yamtasni bashar dari mana aku dapat seorang anak dan aku tidak pernah disentuh oleh seorang pria? Walam aku bagi Dan aku juga bukan seorang wanita murahan, pelacur. Karena seorang wanita kalau dia beranak, kalau dia melahirkan, imah dia punya suami, atau suaminya gaib. Ya. Punya suami yang bertanggung jawab, atau punya suami-suamian, dia akhirnya juga punya anak, karena dia sebagai wanita yang murahanlah kita katakan, atau pelacur. Selain daripada ini, tidak ada, nggak kan mungkin seorang wanita melahirkan, tetapi mana bapaknya? Oh, bapaknya ndak ada, mana dalilnya? <tuk> Nabi Isa, wah hebat sekali. <tuk> <tuk> ya, nanti kalau ini dijadikan dalil, ya, dijadikan dalil. Misalnya ada seorang wanita tiba-tiba datang seorang pria masuk. Wah, kamu ngapain ini? Aku akan memberi kamu seorang anak. <laughs> Inilah itu ini ujung-ujungnya, kan begitu? Ya, memberikan seorang anak bagaimana? Maksudnya kan begitu? Yang jelas saja dong. <laughs> ya. Jadi ketika ini kan merupakan perbincangan, perbincangan antara <coughs> antara Maryam dengan ya dengan malaikat. Kemudian ya akhirnya dia pun melahirkan, akhirnya dia pun melahirkan versi orang Kristen yang tadi datang tadi siusuk masuk, kemudian dia berhubungan, nah, begitu. Demikian juga ketika dia sudah melahirkan, ketika itu Maryam duduk di bawah sebuah pohon kurma, kemudian datang suara, apa namanya suara tersebut datang dari bawah, dari bawah dia. Ibaratnya kalau dia berupa gundukan dari datang dari ba dari dari sebelah bawah. <tuh> Apa kata saat itu Maryam dalam keadaan sangat berduka. Apa katanya? Ya laitanī mittu qabla hādhā. Wahai. Seandainya aku mati sajalah sebelum ini. Karena dia dikenal sebagai seorang wanita taat kok tiba-tiba punya anak ini dari mana datangnya? Ya. Kalau orang sekarang enggak masalah kali. Ya udah umur-umur 3 bulan baru sibuk, mau nikah kan begitu. Tapi ini Maryam sudah punya anak, melahirkan dia. Mau pulang bagaimana? Ini anak anak siapa? <tuh> Yala itu nimitu qabla hada kata Maryam. Ya. Wahai seandainya aku mati sajalah sebelum ini. Wakun tunas yang manciah dengan demikian akan dilupakan orang. Dikarenakan apa dia memikir ini anak nanti akan akan menjadi uh, bawa bahan uh, cercaan orang pada dirinya, padahal dia sebagai seorang yang takwa dan dari keluarga-keluarga yang baik-baik juga. Laka da kuntuna wa kuntuna yamtiya fanadaha min tahtiha. Ha, kemudian muncul suara dari bawahnya. Min tahtiha, Allah tahzani, jangan kamu bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahta tisriyah, karena di bawahmu telah dijadikan Allah Tuhanmu ada air yang mengalir. Kemudian wahuzi ilaiki bijiz'in nakhl. Guncang-guncanglah apa namanya batang pohon kurma. Tu sab kita alai Nanti kurma-kurma itu akan akan berjatuhan. Itulah sebagai makannya. Nah, ini ini kan artinya ada pembicaraan-pembicaraan. Lantas -pembicaraan. apakah Maria itu sebagai seorang nabi? Atau saya jadikan perin? <Sess> nah, kalau anton enggak bisa menjawab, berarti kalau ini apa namanya menganggap sebagai nabi? Yang si mutanabi ini jadi nabi gimana? Sejah ini? Di antum? Tiba-tiba diusul dengan, "Wah, saya adalah nabi ke-12." Apa? Nabi ke ke berapakah? Ke ke-30 ke lah begitu atau ke-216 misalnya. Ya? Karena sekarang zaman sudah teknologi sudah modern. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sudah dihapuskan, maka saya sekarang mengaku sebagai nabi. Sekaligus Imam Mahdi, kan hebat. Tapi kada saja. Ya. <tuh> Jadi demikian, antum carilah itu jawabannya. Kemudian beriqlafi din adza Allah wa iyakum. Kemudian tsummastaghlu ba'da zalika bikitab ar-Rum wal Setelah itu mulailah pertempuran ditujukan kepada negara-negara kufar. negara-negara kufar seperti Romawi dan negara-negara non-Arab lainnya. Bapa ta'alla lahum futuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan mereka kemampuan untuk <coughs> menaklukkan ini semua. Kemudian <coughs> <coughs> wahum ala kalimatin wahidatin mereka masih berada di atas satu kalimat. Belum ada ceritanya terpecah. Masih berada satu kalimat. Fi abwah bilah adil dalam masalah-masalah keadilan. Wal <coughs> tauhid dan masalah tauhid. Wal wad wal waid ya masalah ancaman dan lain-lainnya. Kemudian fisairu usuluddin dan dalam seluruh masalah-masalah prinsip-prinsip agama. Tidak ada terjadi perpecahan, tidak ada terjadi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah prinsip-prinsip agama dalam masalah tauhid, ya. Dan lain-lainnya. Belum ada. Hanya pada saat itu ada perbedaan masalah fikih. Seperti apabila seorang kakek seorang mayit meninggalkan kakek dan saudaranya kandung Apakah mana yang terhijab Apakah kakek atau saudara kandung Karena antara kakek dan kandung Dan saudara kandung Ini mendapat asobah Nah ini salah satu perselisihan Tapi masalah fikir Masalahnya masalah fikih. Namun masalah usulul din Itu belum ada perselisihan Di kalangan para sahabat Kalau ada yang menentang dalam masalah usulul din Itu langsung ditindas Langsung ditumpas oleh para sahabat Ya. Pada saat itu sahabatlah penjaga Agama ini Penjaga keorizinilan agama ini Bahkan kalau ada satu bid'ah ya, Satu bid'ah Yang jelas tidak pernah Dilakukan pada zaman nabi dan zaman sahabat Itu juga mereka tumpas Itu juga Mereka tumpas yang bukan terjadi perselisihan Bukan masalah yang diselisihkan oleh para sahabat Oleh karena itu ada Beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya yang dikatakan Masalah ikhtilaf adalah Masalah-masalah ikhtilaf yang Mu'tabar adalah Masalah-masalah ikhtilaf yang terjadi pada zaman sahabat Ada yang mengatakan masalah ikhtilaf adalah Masalah ikhtilaf Yang terjadi Pada imam-imam Imam Syafi, Imam Ahmad Dan lain-lainnya, itu dikatakan ikhtilaf Kalau ada yang berpendapat Selain dari pendapat imam-imam ini, atau selain daripada pendapat para sahabat, berarti ini bukan termasuk istilah, ini bid'ah misalnya, masalah menyentuh seorang wanita, apakah membatal hudu atau tidak, manadab syafi'i mengatakan membatalkan, manadab hambali mengatakan tidak, ya. kalau ada yang mengatakan di luar ini berarti ini pendapat yang yang bid'ah, begitulah lebih kurang Para khotib dinazallahu iyakum namun pada intinya ya, pada zaman itu tidak ada perselisihan sedikitpun dalam masalah tauhid, dalam masalah masalah prinsip. <preaching> Kemudian lam yurith ikhtilafuhum fi tadlilan wa tabqiqan. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat ini tidak sampai masing-masing menyesatkan yang lainnya atau mengatakan fasik ah oh, kamu nggak cocok dengan pendapatku pasti kamu sesat begitu jadi walaupun terjadi perselisihan mereka tetap berada bersatu dalam dalam satu emaroh ya dalam satu emaroh yaitu dalam satu khalifah tidak ada masalah masing-masing memegang pendapatnya terserah yang jelas ya masing-masing berikhtiar dan masing-masing tidak menyesatkan pendapat yang berseberangan dengan dengan dirinya Ya contohnya seperti Utsman bin Affan pernah me menyempurnakan sholatnya ketika ketika dia musafir yaitu ketika dia di Mekah, lah begitu. Kemudian Abdullah bin Masud mengingkari masalah ini. Rasulullah tidak pernah sholat musafir dengan uh, sholat musafir dengan melaksanakan lengkap. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Salat di belakang Rasulullah, salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar. Seluruh mereka mengkosor sholat. Terjadi perbedaan. <tuh> pendapat antara Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Mas'ud. Nah jadi demikian. Namun mereka tidak berarti. Oh Abdullah bin Mas'ud. Usman. Pasti gini. Sesat. Menyesatkan. Oh sudah repot lagi. Tidak ada seperti itu. Karena masalah ini masalah yang ada kemungkinan. Apa namanya. Yang ada kemungkinan tempat istihadnya. Kemudian para ekafidin asallahu iyyakum demikian juga pada pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar dan dan enam tahun pada pemerintahan Utsman. Nah, di pemerintahan Utsman inilah munca, mulai muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama. Summaqtalah uba adalikafi amri Utsman di asya inna qamuha minhu. Kemudian muncul perbedaan di kalangan kaum muslimin, masalah Utsman. Masalah Utsman bin Affan, ada yang menuduh Utsman adalah uh, seorang khalifah yang KKN. Khalifah yang KKN karena mendahulukan famili-familinya menjadi pejabat. Makanya sebagian kurikulum anak-anak SD ataupun anak-anak Sanawiyah sekarang ini ada yang menyudut-nyudutkan Utsman bin Affan, oh, perhatikan, ini merupakan salah satu pemahaman orang-orang Syiah yang disusupkan ke kurikulum, ke kurikulum kaum Muslimin yang ada di Indonesia. Ya, masih ingat sekali adanya penyudutan, penyudutan terhadap Utsman uh, bin Affan, apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sangat disudutkan sekali. Nanti akan kita pelajari satu per satu masalah ini. <tuh> Kemudian Hatta apodamali ajliha zalamuhu ala kotlihi hingga mereka datang semua dan seperti kodita ya seperti masalah seperti uh, mengkodita oleh uh, Ustman bin Affan kemudian Ustman bin Affan pun dibunuh oleh mereka Ustman bin Affan dibunuh oleh mereka cara pembunuhannya itu sampai lidahnya pun dipotong padahal pada saat itu Ustman bin Affan ya sedang membaca Al-Quran. Dia tahu bahwasannya dia sedang dikepung dan akan dibunuh. Bahkan cucu Rasulullah Hasan dan Husain mem kepingin memberikan pembelaannya. Bagaimana kalau saya membela Anda? Di... Jadi mereka berjaga-jaga, ya berjaga-jaga di pintu rumah Utsman. Tapi Utsman mengapa? Mengatakan sudah kalian pulang saja. <tuh> ya, Kalian kalian pulang saja. Karena Rasulullah SAW pernah memberitahu Utsman bahwasanya Utsman ini adalah orang yang nanti terbunuh, yang bakal terbunuh akan syahid. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, Abu Bakar, Umar dan Utsman pada saat itu berada di atas gunung Uhud. Gunung Uhud kemudian bergetar. Rasulullah menginjakkan kakinya. Uskun ya Uhud, tenanglah ya Uhud, karena di atasmu ini sekarang ada seorang nabi, seorang nabi, seorang syedik dan dua orang syahid. Dan dua orang yang mati syahid karena memang Umar dan Utsman uh, apa namanya wafat karena terbunuh. <tuh> Kemudian muncul lagi istilah setelah, setelah Utsman bin Affan terbunuh muncul lagi istilah yaitu masalah bagaimana menghukum orang yang telah membunuh Utsman. Ya. ikhtilaf antara Muawiyah dan, dan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sofyan Radiyallahu anhu Berpendapat Kita kisos Semua yang berkaitan Semua yang terlibat dalam pembunuhan resman Kita kisos semua Bunuh Sementara <tuh> Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak Yang pada saat itu sudah diangkat sebagai khalifah Kata Ali bin Abi Thalib Tidak bisa sekarang Kenapa? Karena mayoritas mereka sedang menguasai Madinah kalau ini kita bunuh berarti akan membuat kemarahan yang lainnya jadi kata Ali bin Abi Thalib, nanti dulu nanti dulu biar tenang dulu nanti satu persatu kita kita kisos nah disinilah akar mu'asal terjadinya ikhtilaf antara Ali bin Abi Thalib dengan dengan mu'awiyah <tuh> dan masalah ini ikhtilafnya sampai sekarang dia katakan Ikhtilafan baqiyan ila yaumin hadha yaitu ikhtilaf ini sampai sekarang masih ada. Kemudian sumakharafu ba'dhalika fi sya'ni al ashabil jamal wa sya'ni Muawiyah. Kemudian muncul perbedaan lain. Yaitu mengenai <coughs> pasukan Jamal, perang Jamal, yaitu pertempuran antara Aisyah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib. yaitu pertempuran antara uh, Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ini juga dikarenakan kelompok lain yang memicu. Kelompok lain yang memicu. Bagaimana? Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu ingin bertemu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu dan tu, dengan tujuan apa? Dengan tujuan mau mendamaikan ini masalahnya. Mau mendamaikan permasalahan. Tapi dia pergi ke Syam Muawiyah pada saat di Sham membawa seja, membawa pasukan. Sebagian sahabat mengatakan jangan, ya. Sebagian sahabat mengatakan jangan, karena ini akan membuat pertumpahan darah. Tapi Aishor dan Luhainah pada saat itu dengan izinnya tetap bersikeras ingin berjumpa dengan dengan Muawiyah. <tapi> Ali bin Abi Thalib ingin mencegah pasukan ini. Ali bin Abi Talib ingin mencegah pasukan ini. Dan terjadilah perundingan antara antara Aisyah radhiyallahu anha dengan dengan Ali bin Abi Talib. Ya. Perundingannya bagaimana ya? Jelas-jelas tidak ada terjadi peperangan. Sudah. Orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan karena ini kalau terjadi islah antara Muawiyah dan Abi, berarti mereka akan dibunuh. Begitu. Orang-orang yang Terasa, merasa terancam jiwa mereka akan dikisut dan itu ada pada pasukan Ali dan ada pada pasukan Aisyah lawan-lawannya pada masa kejadian tersebut tiba-tiba ada panah yang melesat ke pasukan Aisyah kemudian yang dari sini yang orang-orang yang akan dikisut tadi membalas ya membalas loh kok ada katanya kejadian senjata kok ada yang memanahkan panah kemari yang ini juga begitu merasa sudah disiannya sih karena apa? karena mereka telah dipanah. ini juga begitu. akhirnya terjadilah pertempuran. ini yang disebut provokator sudah ada sejak ini. terjadilah pertempuran sangat dahsyat. ya puluhan sahabat tewas pada saat itu. dan Aishar Jalwan kalah ditawan oleh Ali bin Abi Thalib. tawan Ali oleh Ali bin Abi Thalib. tentunya bukan sebagai wanita tawanan kawan kan sebagai umur mukmin dan pada saat itu Aisyiyah sangat sedih menangis menyesal atas perbuatannya ya nah, inilah yang dijadikan dalil bagi bagi mereka-mereka yang mengatakan para wanita pun ikut berpolitik tinjau politik ya ikut berpolitik tinjau politik juga ikut berdemostrasi menyerkan iya liarkan kenapa karena Aisyah pada saat itu memimpin pasukan dia enggak tahu ujungnya Aisyah dzulha uh, merasa merasa bersalah dan menangis tersedu-sedu jadi ini dalil yang tidak benar <tuh> demikian para ikhwah fillah wa iyakum jadi ini muncul perselisihan ini kemudian muncul perselisihan lain yaitu masalah Perdamaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib mengutus Abu Musa al Sharif. Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin As sebagai wakil. Dan mereka inilah yang nanti akan berembuk. Apa hasil mereka? Itulah yang diambil. Apakah Ali yang dilengserkan? Ataukah? Muawiyah dilengserkan? Masalah ini membuat Firqoh baru Yaitu Firqoh Khawarij Apa kata mereka Tidak boleh kita berhukum dengan Hasil kesimpulan manusia Makanya inil hukmu illa lillah Muncullah orang-orang Khawarij pada saat itu Makanya mereka mengkafirkan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib Dan sahabat-sahabat yang lainnya Pada intinya yang membunuh Membunuh Muawiyah Yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang Khawarij mereka mengutus tiga orang, ya tiga orang yang tujuannya akan membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Muawiyah dan membunuh Amr bin Ash. Ya, lantas pada waktu subuh Ali bin Abi Thalib, saat subuh biasanya pembunuhan ini dijadikan terjadi pada saat subuh, belum ada lampu pada saat itu, gelap. Sebagaimana juga. Umar bin Khattab dibunuh. Ah, ketika salat subuh. <tuh> Ali bin Abi Thalib juga terbunuh pada salat subuh. Kemudian utusan yang di uh, yang diutus ke Muawiyah. Ternyata pada saat itu Muawiyah enggak datang. Selamat dia dari pembunuhan. Demikian juga Amr bin Ash selamat dari pembunuhan. Ah, jadi demikian para ikhwatiddin jazakumullah khairan. Kemudian Wah, ini bahan kita banyak lagi. Kemudian apa? Iktilaf-iktilaf furuha -iktilaf itu yang terjadi kalangan kaum muslimin. Ya, ini masih kita bicara masa secara global ya. Nanti akan kita bicarakan masalah rinciannya satu persatu <tuh> Namun karena kondisi suara juga kurang bagus, saya kira cukupkan dulu sampai di sini. Aqulu qaulihadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il Silakan untuk kalau mau bertanya. Eh, mirip tengah ada?